Mitra bisnis, belum juga digulirkan skema stimulus untuk menggerakkan ekonomi sudah berubah lagi. Janji awal, dana yang disiapkan untuk stimulus itu mencapai 50 triliun rupiah. Sekarang diturunkan menjadi hanya 27,5 triliun rupiah. Tidak hanya itu, sektor yang mendapat fasilitas keringanan pajak Diciutkan dari 17 menjadi hanya tiga sektor Pelaku usaha mengaku kecewa dengan pengurangan itu Karena mereka telah menaruh ekspektasi tinggi Untuk membicarakan idealnya realisasi stimulus fiskal tersebut digulirkan Segera kita berbincang dengan s o f i a n Wanandi Pak Sofyan Apa pertimbangan pemberian stimulus fiskal itu pada awalnya, Pak? Stimulus fiskal dan biaya masuk ini yang mau diberikan kepada sektor-sektor Y ini. Seharusnya kan kriteria yang harus kita berikan itu satu adalah tentu kepada yang l a b e l intensif, yang padat karya. Nah, jadi kita ini tentu kriteria kita harapkan bisa diberikan kepada yang padat karya. Yang、kedua, bagaimana l o c a l kontennya lebih besar. Nah, jadi ini juga tentu lebih banyak mungkin dikita kasihkan kepada pengusaha kecil menengah supaya kita bisa mengurangi PHK yang terjadi. Sebelum ini, Bapak pernah agak pesimis dengan rencana stimulus fiskal ini. Dan pada akhirnya, dana untuk stimulus itu dipangkas. Sektor yang akan diberikan juga dikurangi. Nah, bagaimana Bapak menanggapinya? Menurut saya juga karena k r i t e r i a n y a pemerintah itu nggak jelas juga minta. Dan semua itu melalui kemauannya Departemen-Departemen teknis yang menurut saya juga nggak juga jelas tuh siapa yang dipanggil, apa yang sebenarnya bisa dikasih dan apa yang paling efektif untuk menggerakkan ekonomi kita. Sebenarnya apa saja sih Pak, sektor yang bisa dikucurkan stimulus fiskal itu? ですので、 なはそれを見たら、私はそれを見たら、私はそれを見たら、私はそれを見たら、私はそれを見たら、私はそれを見たら、私はそれを見たら、私はそれを見たら、私はそれを見たら、私はそれを見たら、私はそれを見たら、私はそれを見たら、私はそれを見たら、私はそれを見たら、 Untuk bisa mengurangi PHK, untuk apa, nambah ekspor atau bisa bersaingan dalam negeri. Enggak jelas saya semuanya kriterianya ini. Cuma asal dibikin senang-senang aja kita mentara ini. Demikian s o f i a n Wanandi, saya Kiki Wijaya.